Bukan masalah fahsihnya mengucapkan hasbiya Allah. Semua kita mah yang namanya hasbiya Allah pasti fa, fahsih. Apalagi sadakallah itu paling fahsih tuh. Sadakallahul azim tuh fahsih banget. Kenapa? Apalagi baca satu juz pengen sadakallah cepet-cepet kan? Itu fahsih. Bismillah fahsih hasbiya Allah. Insya Allah tahsin hasbiya Allah wani'mal wakilmah. Malah kita kadang-kadang kaliman hasbiya Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh.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 pengen begitu doa langsung Allah kabulkan itu aja kita ragu kenapa kita enggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan sim salabim abrakadabra kita enggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun makanya tidak ada kun dalam hitungan.